Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi Cukuplah Allah sebagai pemelihara jika Allah menghendaki, niscaya dia musnahkan kamu, wahai manusia, dan dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan adalah Allah maha kuasa berbuat demikian. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan adalah Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah ...biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata... Atau enggan menjadi saksi Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui Segala apa yang kamu kerjakan Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat ikat malah ikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah peran dan pengorbanan seorang ibu terhadap putra-putrinya. Begitu penuh kasih dan tanpa pamrih. Kau tanda ni sama Ibu, jasa dan pengorbananmu Takkan pernah kami lupakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الذي arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala Dini din kulli wa law karihal kafirun ashhadu an illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu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 bahwa kita tahu dulu kesepakatan ini merupakan sebuah uh, produk hukum yang tidak ada satu pihak pun yang terjelimi dari sisi Iy. ini, gitu ya. Nah di sisi lain kalau kita melihat dari kacamata atau dari perspektif amandemen Undang-Undang Saat 45, ini juga merupakan sebuah produk hukum yang tersendiri lagi di negara kita. Nah kira-kira apa kaitan di antara kedua belah pihak ini dan mungkin sebelumnya apa itu Piagam Madinah, Iy. mungkin? Silakan Pak Profesor. Uh, agama Madinah itu adalah sebuah konstitusi. Mm -hmm. Kalau dalam bahasa Arab disebut Sahipa. Mm -hmm. Jadi beberapa nama ya. Yeah. Ada yang mengatakan Medina Charter. Nah kemudian Nabi membuat kesepakatan dengan seluruh kelompok komunitas yang ada di Madinah. Mm -hmm. Ada komunitas Yahudi, Nasrani dengan berbagai agama. Mm -hmm.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 artinya nabi berani mengorbankan nama Islam tidak ada di dalam piagam Madinah. Piagamannya itu, itu tidak pakai kata Islam, padahal nabinya itu nabi Islam. Betul. Tapi beliau ini uh, tidak menuliskan nama Islam karena demi persatuan dan kesatuan hmm. komunitas Madinah. Maka lahirlah konstitusi Madinah ya. saat itu. Kedua,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 Yaitu sarana pembaharuan masyarakat mm -hmm. Bagaimana masyarakat itu makin lama itu makin diperbaharui ya. Ya. Mereka dibangunkan semangatnya Bagaimana mereka dibangunkan tentang semangat bernegara mm -hmm. Kemudian yang ketiga Tool of social and political engineering mm -hmm. Yaitu sarana rekayasaan masyarakat mm -hmm. Ini yang menjadikan saya kagum Bahwa Madinah itu income per kapitanya di atas Barat dan Eropa. Kulturnya adalah kultur dunia. Hukumnya sekarang itu menjadi percontohan. Hampir seluruh orang orientalis. Orientalis itu adalah orang-orang yang mengkaji persoalan uh, Islam. Tapi dia bukan Islam. Bukan Islam. Uh -huh. Dia melihat. Mereka mengatakan ini luar biasa. Sehingga mereka mengatakan bahwa piaga Madinah itu adalah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 bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu ada kata Allah disebut dua kali. Hmm. Ya, dengan rahmat Allah Yang Maha hmm. Kuasa. Hmm. Itu pada alinea kedua di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Di dalam Piagam Madinah kata Allah disebut 14 kali. Jadi hmm. ada kesamaan. Ya. Sehingga di sini harus berpikir bahwa ketika kita rakyat Indonesia diisi kehidupan rakyat itu dengan nilai-nilai religius keagamaan. Heeh. Hmm. Terutama islamnya saya kira pemilik negara. Ya. Kenapa mas kita katakan pemilik oh, negara? Betul. Saya ambil contoh begini. Kalau negara Indonesia itu ditinggalkan oleh non-muslim. Maka Indonesia tidak akan pernah bubar. Uh -huh. Tapi kalau Indonesia itu ditinggalkan oleh seorang umat Islam semuanya. dari Indonesia pergi. Ya. Maka Indonesia akan bubar. So penduduknya sedikit. betul, hanya 5 persen. Nah oleh kena itulah saya kira umat Islam itu harus mempunyai sense of responsibility, uh -huh. jawab terhadap negara, sense of bilongi memiliki ya. agama. Jadi uh -huh. jangan pergi. Saya rasa sikap terorisme itu tidak tepat di Indonesia. Uh -huh. Sebab so, dia menghancurkan tatanan negara. Betul. Mestinya dia itu menjaga negara. Macam ya. tu ya, bukan menghancurkan. Bukan menghancurkan. Uh -huh. Itu. Yang ketiga tentang persamaan dengan Yang ketiga, dasar, yaitu adanya kalimat tauhid. Pada kedua konstitusi uh -huh. ya. ya. Uh, kemudian yang keempat Bukan hanya tiga Prinsip monoteisme uh -huh. Yaitu me, uh, Bertuhankan uh -huh. ya. Yang kelima adalah Prinsip persatuan dan kesatuan uh -huh. Di dalam unang nasa kelima Kan ada prinsip persatuan dan persatuan uh -huh. Di dalam piagam piagamanya disebut Prinsip kesatuan dan persatuan uh -huh. Kemudian Prinsip persamaan Kepada uh -huh persamaan dan keadilan. Ya. Jadi adil makmur itu kan ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Betul. Di dalam Piagam Madinah pun kita sebut adalah ada adil makmur dan persamaan. Mm -hmm. Jadi ada tujuan bernegara itu apa? Satu di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut adalah welfare state membangun kesejahteraan rakyat. Ya. Di dalam Piagam Madinah kita sebut dalam Islam Tasar Rukul Imam Alaroiyati mana tumbil masalah? Bahawa ketika orang itu membangun negara dalam ajaran Islam ini mempunyai kewajipan mencecafrakan kehidupan rakyat. Okay, kemudian prinsip kebebasan beragama. Ia tidak ada di Madinah itu dipaksa orang harus masuk Islam. Laikurahapidin. Jadi bagi Islam tidak boleh orang ditarik untuk menjadi Islam. Tidak boleh.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 Kita harus tahu bahwa Rukun Islam yang luna itu adalah Reformasi daripada adat Ajaran Nabi yang lama Seperti syariat ibadah haji Itu adalah syariat Nabi Ibrahim Betul. Ya, Sahadat Itu adalah merupakan syariat Nabi-Nabi yang lama Hanya sahadatnya berbeda Ya. Kalau kita kan Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an adam Alaih Salam Nabiulloh. Jadi pada setiap periode Nabi ini ada perbedaan-perbedaan dalam syahadat Tapi secara esensi semuanya, semuanya. adalah ada bersahadat ya. Tiga solat. Uh -huh. Solat itu adalah berhasil reformasi. Ya. Yeah. Sebab uh, Nabi itu dulu solat pagi dan sore dua kali. Betul uh -huh. ya. Puasa. Puasa itu adalah merupakan reformasi dari puasa Nabi yang lama. Uh -huh. Ya yuhaladina amanu kutiba alaihum isyam. Kamu aku tiba Allah lah Aku wajibkan puasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada manusia yang kafir. Mm -hmm. Jadi kita katakan bahawa rukun Islam yang lima itu adalah hasil reformasi sistem peribadatan dan tawid daripada nabi-nabi yang lama. Okey, itu. Kemudian prinsip supremasi syariat, supreme of law, mm -hmm. kepada hukum mm -hmm. yang Nabi ini dilakukan. Ini saya kira yang kedua kebesaran daripada agama Dina. Yang mm -hmm. ketiga, mm -hmm. di agama Dina itu mampu menyatukan eksistensi perbedaan agama, kedua culture budaya, budaya yang paling keras itu kan budaya Arab. Ya, betul. sehingga Quran menyebut mm -hmm. al- Arab asadukupronumani pakot, mm -hmm. bahwa bangsa Arab itu adatnya yang paling keras dan paling munape. Mm -hmm.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 Dalam rangka mereformasi adat hmm. Tradisi yang jahiliah Sebab mereka tidak pernah bangga Kalau dia punya anak perempuan ya Dalam sejarah baru di orang Arablah Mereka itu membunuh orang perempuan Di liang koropes Liang koropes itu bahasa Indonesia apa ya? Apa Jadi itu? dibunuh itu Dibunuh itu ya Dibunuh dan dikubur hidup itu Oh dikubur hidup itu Mereka merasa hina kalau melahirkan perempuan Anak perempuan ya Itu jahil ya Tapi sejak zaman Islam muncul diangkat. Semua itu diangkat ya, ya. Baik Sebelum kita berbicara lebih jauh Pak hmm. ya nampaknya teman-teman kita ini Sudah tidak sabaran ya. ingin bertanya gitu ya Tadi ya. sudah ada Tiga apa namanya Bagian yang ya. paling besar Di dalam uh, konstitusi Madinah tadi Yaitu Islam sebagai agama Rahmatulillah alamin Kemudian uh, Merupakan konstitusi yang sama di dunia dan yang terakhir tadi tenang menyatukan eksistensi keberadaan agama yang ada di Madinah saat ya. tersebut gitu ya saya mungkin berikan kesempatan untuk dua orang penanya terlebih dahulu tolong sebutkan namanya dan uh, dari mana gitu silahkan nama saya Sedang Faisal dari mm -hmm. uh, sekolah STAI STAI Sukabumi ya. silahkan STAI Sukabumi tadi menyinggung masalah yang tadi Bapak Ceritakan pak Pro, pa Pro, pa profesor, mm -hmm. so masalah piagam Madinah. Mm -hmm. eh, kalau menurut saya piagam Madinah itu memang iya ya, dari perspektif amandemen undang-undang Fatimah ada bersama. Artinya ke, kenapa di realita sekarang sangat berjauhan antara uh, piagam Madinah dengan undang-undang dengan, uh, Fatimah. -undang mm. Okey.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 dengan Undang-Undang Dasar 45 itu ada relevansi itu betul ada kesamaan ada cara prinsip ya. dan tadi juga telah disampaikan lunut dari awal itu banyak sekali prinsip-prinsip yang memang ada persamaan mm -hmm. dengan Undang-Undang Dasar 45 terutama dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen. betul hanya saja e, mungkin ada sedikit yang saya garis bawahi ketika kita lihat dalam sistem perpolitikan kita bahwa mm -hmm.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 Sehingga kalau misalkan di dalam pemilihan langsung mungkin suara uh, seorang ustad itu sama dengan seorang yang ada di pinggir jalan atau Betul. apa gitu. Jadi uh, penghormatan terhadap akademis ataupun uh, apa, keilmuan di situ tidak Baik. terjadi. Okay. Mungkin itu bisa dijabarkan secara lebih detail oleh Bapak Profesor kita. Baik. Terima kasih. Pasul. Terima kasih banyak Pak Asul. Uh, perbedaan terjadi bukan salah undang-undangnya. Mm -hmm.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 baru yang keempat dia melaksanakan mm -hmm. jadi acting society mm -hmm. nah ini yang tiga dua tahapan ini jarang kalau kita dengar piagama dinah barangkali tidak semua orang tahu ya. malah pesantren aja banyak yang gak tahu mm -hmm. ketika kita keliling pesantren Jawa Tengah Jawa Timur yang tidak pernah diajarkan itu adalah pikisiasa hmm. hampir pikis seluruh politik ya, ya mm -hmm. dia berbicara pikibadak betul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 Ketika kita diajarkan tentang teori ilmu pengetahuan alam Bagaimana sih proses terjadinya hujan hmm. Hujan itu adalah pemanasan dari sinar matahari Ke Di laut, laut hmm. Naik ke atas, mendingin, hmm. hari ini jadi air ya. Tidak pernah dikatakan siapa pencipta hujan Sehingga Allah dicabut itu dari ilmu Inilah yang kita sebut sekuler Jadi oleh kena itulah, maka Allah itu mesti dikembalikan kembali kepada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 Yaitu di Yogyakarta Betul. Di Yogyakarta mereka menolak Diadakan sistem pemilihan langsung mm -hmm. Kami sudah bahagia Dengan pemilihan model seperti ini mm -hmm. Nah Yogyakarta Itu yang disebut dengan teori Yusang Winit mm -hmm. Berdasarkan asas keturunan yeah. Kedua kita pernah mengalami Dengan perwakilan Nah tapi dianggap perwakilannya Tidak modern Ya, Padahal itu saya kira Agak sesuai dengan prinsip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 Gara-gara pembelihan yang berbeda Gara-gara pembelihan yang berbeda Ini hmm. tidak ditanya 3 bulan <laughs> Malah ada yang suruh diceraikan Anda jangan jadi menantu saya lagi Soal Berbeda kita yeah. Nah ini sebuah masalah Oleh karena itulah marilah pemilihan itu dikaji dari segi sosial budaya Baik. Aturan agama dan kultur okay. Jadi saya tidak salah Indonesia pernah punya tiga-tiganya. Ketiga-tiganya sudah pernah Aha. dilakukan ya. Ya, ya. Dan tidak ada, mudah-mudahan bukan merupakan sebuah diskusi oh, dari indeks itu ya. Hai, uh, Kang Dadang dan Pak Hasrul mudah-mudahan terjawab pertanyaannya.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 Sementara Undang-Undang uh, Dasar 1945 yang ada di negara kita ini Masih ada kalangan yang merasa terzelimi atas mm -hmm. keberadaan aplikasi pelaksanaannya Kira-kira mm. apa yang menyebabkan persoalan ini terjadi? Nah, persoalannya ini kan pada law enforcement, penegakan hukum ya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah baik saya kira mm -hmm. secara, se teksual, ya? secara tekstual ya? Secara teksual Tapi secara kontekstual masih ada oknum-oknum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 Artinya, apakah dari 47 butir dari Konstitusi Madinah ada pasal yang men mengatur tentang gender? Mm -hmm. Ya, itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, ya. Yang pertama tadi <coughs> mengenai uh, mengenai ketika kesamaan itu ada, ya. sementara ada pihak yang lain yang, yang merasa tidak ini? Yang terakhir 45 dalam Undang-Undang ya. Dasar 45, saya kira itu kan perbuatan oknum saja. Mm -hmm. Jadi oknum negara.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 diharamkan, tetapi halal bagi sebagian orang ini kan jadi repot juga ya. ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, persoalan bela negara. Uh -huh. Saya kira bela negara ini wajib hubul wato minal iman. Uh -huh. Mencintai negara itu setengah daripada iman. Ya. Jadi jangan kita menjelajah negara kita. Di hadapan orang lain, ya. tapi hanya mendiskusikan di kalangan kita. Jika memang negara itu terjadi sebuah kesalahan seperti apa uh, seperti kita. Jika negara itu terjadi kesalahan, ya saya kira dibetulkan. Hmm. Man rohamin kumun karon pauli kuniri biadi. Bi hmm. Pak Ilham Yasrati, Pak Bilisani, hmm. Pak Ilham Yasrati, Pak Bisukuti, wahwah ada apoliman. Pak Albi, wahwah ada hmm. Jadi kalau hmm. melihat yang begitu, saya kira kita harus tetap melakukan perubahan yes. ketidakadilan.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 salah satu instrumen demokrasi kan betul kita melakukan perubahan dengan itu namun dilakukan dengan santun ya. tidak melakukan penghancuran saya melihat Filipin itu punya people power yang luar biasa uh -huh. ketika dia demonstrasi ratusan ribu orang itu tidak ada gentayangan satupun yang jatuh hmm. jadi kalau di kita kan ujung-ujungnya itu merusak rumah ternyata itu, <laughs> boleh. itu ya. pelakuan biadab ya. ya itu peradabannya itu belum tinggi Kemudian yang kedua hmm. tentang gender, ya. saya kira persoalannya Quran sudah menyebut bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan. Wameyamal miskolad darotin khairuyyroh, wameyamal miskolad darotin sharoyyroh. Kalau seorang perempuan dengan laki-laki sholat subuh palanya sama. Oh ini laki-laki palanya lebih gede kan tidak? Ya. Itu artinya sudah ada gender di situ uh -huh. dalam ibadah, ya. ya.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 Hmm, berkompetisi, oke. Okay. Karena mestinya untuk mencapai porsi itu dia harus mengambil dengan elegan, ya, yeah. dengan ilmu dan kemampuan, yeah. bukan dengan diberi. Ya. Yeah. Kalau diberi itu saya kira jatah dia, jatah, ya. Uhum. Itu nggak nggak cocok. Ya. Yeah. Artinya dia orang yang tidak berdaya. Uhum. Jadi saya kira ketika berbicara gender dalam Quran itu sudah jelas. Uhum. Rukun Islam yang lima itu menjelaskan bahwa Tuhan Allah meletakkan wanita dan laki-laki sama. Yeah. ada perbedaan dalam beberapa hal. Mm -hmm. Contoh dalam persaksian. Astasidu syahidani mir rijalikum. Pailam -hmm. yakuna rajulaini, farajulum wa umraatan min tabdauna min aswada. Terjadi tabrakan nih ya, atau pembunuhan. Mm -hmm. Maka wanita kalau bersaksi dua orang. Kenapa demikian? Nah, sebab wanita itu selalu berbicara dari hati nurani sebelum akal pikiran. Mmm. -hmm. Kenapa?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 riasan begini. Uh -huh. Ya kalau undang-undang kan tidak melihat itu. <laughs> <laughs> saya kira ya. Baik, baik. Uh, Mas Rizal Hak dan Baria ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Uh, mungkin saya akan mendalami sedikit tentang pertanyaan Mas Rizal Hak tadi. Ya. Nah, selain cara-cara kita turun ke jalan dan lain sebagainya untuk hmm. meluruskan atau mengingatkan pemerintah atas hmm. beberapa persoalan yang menurut kacamata kita menyimpang. Ya. Apakah menurut profesor ada ada cara yang lebih, lebih arif? Ada, Muizu Hasan, disentuh dengan agama. Hmm. Kita akan mengatakan anda ini tidak akan hidup abadi. Ya. Seberapa kekuatan anda, anda akan pensiun lima tahun. Di situ akan anda bertaujau kepada rakyat dan Tuhan. Mm -hmm. Ketika dia pensiun dari bupati, presiden, gubernur, dia akan kembali kepada pangkuan rakyat. Ketika anda berbuat tidak baik, maka anda akan dicerohpe oleh rakyat mm -hmm. sampai kuburan pun dituntut. Asyik ah. ya. mm -hmm. kedua.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 Saksi kurang segala macam, mm -hmm. tapi di depan Allah nanti tidak ada yang kayak begitu. Yeah. Semua orang tahu bersaksi tentang kejahatan. Tapi terkadang ada ada sebuah fumio di kita, hmm. gitu ya, bahwa aji mumpung mumpung saya menjabat, hmm. saya optimalkan dulu apa yang bisa saya lakukan dalam artian tadi bisa melakukan apa saja. Yeah. Nanti setelah pensiun saya bertobatlah, gitu ya. Uh. Nah, sikap orang yang seperti ini ini untuk okay. sesama agama kita Kira adalah orang stupid, <laughs> orang bodoh. Ya yeah. Orang stupid menurut pandangan humanisme kemanusiaan. Mm. Jadi orang-orang yang begitu saya kira mesti ditiadakan di negara ini. Mm. Jadi yang terpentingan begini. <laughs> ketika orang itu menjadi pejabat, dia siap mengabdi kepada negara. Mm -hmm. Saya kira gampang melihatnya. Ketika dia jadi bupati, berapa sih uangnya? Yeah. Setelah beres jadi bupati, nama kurang. Kalau nama, berarti korupsi. Itu saja mm. gampang. Yeah. Itu pembuktian terbukti. kita kan belum dilakukan kayak begitu mas. Yeah nah ini yang kacolnya kemudian saya kira yang terpenting konsep ihsan itu harus masuk harus masuk ya sehingga selalu merasa terawasi lagi mati ya dan diamati di... baik di satu menit terakhir pak uh, profesor tolong berikan kita sebuah benang merah sebuah kesimpulan terhadap uh, apa namanya amandemen madinah ini ya gitu ya amandemen ya. madinah ini dari kacamata dari perspektif amandemen undang-undang perselisihan 45 saya kira ini sangat baik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 Apapun di dunia ini Apakah istri kekayaan dan anak Tapi ingat itu akan berpisah denganmu hmm. Bekerjalah kau untuk duniamu Tapi ingat itu akan ditimbang Bahawa orang yang paling mulia di sisi Allah Bukan kena jabatan dan kekayaannya Karena dia mau bangun tengah malam Bukan untuk nyolong ya. Untuk sholat tahajud menarik sekali Pak Merus oh, yeah, yeah, yeah. e, sayang lagi sekali lagi kita saya sebutkan sayang karena kita dibatasi oleh waktu mudah-mudahan pembinaan sehat ini bermanfaat terima kasih sudah berkenan hadir ke yeah. studio pada pagi hari ini dan teman-teman dari uh, Sekolah Tinggi Agama Islam dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Syamsul Ulum Sukabumi terima kasih juga telah berkenan hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa bertemu kembali dan pembinaan dimanapun Anda berada ketika tadi kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa piaga Madinah dalam kacamata uh,